Yuk. Banyak banget sponsornya ya Yang masih setia di belakang Túl hát Uh, gue. <laughs> ya Allah banyak banget sih requestnya. Sing dek buku dorong mari.